Merdeka yang merdeka, semua menginginkannya. Tidak ada orang ingin lepas dari sebuah penjajahan bangsa yang berbeda, namun kemudian terjajah dalam lingkup kehidupan kebersamaan dengan sesama anak bangsa. Itu pasti akan menjadi lebih menyakitkan melawan musuh asing. Ada gairah yang kuat di sana tapi melawan saudara sebangsa teriris rasa karena pertempuran hanyalah akan berhasil menyedihkan, kalah ataupun menang hanya abu dan arang yang ada. Merdeka yang merdeka akan memberikan kita Suasana yang luar biasa Bersama membangun Rasa setanah air Sebangsa Membuat kita Maju bersama membangun negara Tak ada besar, kecil Tua, muda, merah, putih Warna kulitnya Tak ada pula yang meributkan Suku dan agamanya Karena semua bersatu padu Aku adalah aku, kau adalah kau Tapi kita adalah Bangsa Indonesia yang merdeka Mari kita bersama bahu-membahu Untuk mengisi kemerdekaan dengan kemerdekaan Jangan sampai kita terjebak Dalam perang yang tak kunjung usai Karena memang tak ada yang bisa diusir dari negeri ini Semua kita sama Penghuni dan pemilik yang bertanggung jawab atasnya Ingat Musuh asing mudah dikenali dan dengan bersama kita bisa mengusirnya tapi saudara sendiri tak mungkin kita melakukannya semoga kita menyadari dan membangun bersama merdeka yang merdeka bersama saya Bigman Sirai